Assalamualaikum Saudara Luun Berita Pagi di siar hari ini Senin 5 April 2021 dibacakan Ardian Syah. Eks kombatan GAM Tripoli kumpul di makam Sultan Malikussaleh. Polisi lakukan penyelidikan terkait perahu bantuan nelayan di Simelu. hektar danau anak laut dikembangkan jadi pusat pelabuhan perikanan Singkil.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 Sudarlun seribuan ekskombatan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dari sejumlah kabupaten kota di Aceh pada minggu 4 April 2021 kemarin berkumpul di Kompleks Makam Sultan Malikus Saleh. Kompleks makam tersebut berada dalam kawasan desa Beringin, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Dari seribuan ekskombatan yang berkumpul tersebut, sebagian kecilnya adalah eks lulusan dari Tripoli atau Libya. Kemudian mantan panglima dari sejumlah kabupaten kota di Aceh, ulama dari berbagai daerah, tokoh masyarakat dan simpatisan Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Wilayah Pase Tengku Zulkarnaini alias Tengkuni mengatakan kehadiran mereka dalam rangka menghadiri acara zikir dan doa bersama Doa dan zikir bersama yang diadakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari Selain itu, urai Tengkuni, doa dan zikir diadakan untuk silaturahmi dan menjaga kekompakan dalam struktur Komando GAM Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat menyatukan persamaan pendapat dan semakin menambah kekompakan. Walau demikian, Ketua KPA Paseh berharap dan meminta pemerintah Aceh bersama anggota DPRA dari Partai Aceh agar dapat terus memperjuangkan dan menampung aspirasi masyarakat. Sudarlun Kapolresi Melu melalui kasat reskrim Ibtu Muhammad Rijal mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan kanit Tipit Kor Polres Simelu untuk melakukan penyelidikan terhadap bantuan perahu untuk nelayan Simelu yang bersumber dari dana Otsus 2020 senilai 1,6 miliar rupiah lebih. Kasat teleskrim Polres Simelu, Ibtu Muhammad Rijal mengatakan telah memerintahkan Kanit Tipit Kor untuk melakukan penyelidikan perahu bantuan jenis fiber sebanyak 40 unit itu diterima nelayan Simelu 2 bulan lalu. Walau demikian kondisi sebagian perahu sebagaimana dalam foto-foto yang tersebar terdapat lubang atau kerusakan. Bahkan terdapat tulang perahu yang terlihat dengan kasat mata. Garlun, anak laut berupa kolam raksasa seluas 800 hektar terletak di pinggir jalan Singkil-Singkil Utara yang sebagian besar masuk dalam wilayah desa Gosong Telaga. Uniknya airnya terdapat dua jenis. Terasa asin ketika pasang besar, sementara saat surut cenderung payau. Air asin lantaran masuknya air laut ketika pasang. Sedangkan payau berasal dari sungai Gosong Telaga. Sekelilingnya dilindungi daratan yang ditumbuhi mangrove dan cemara. Daratan itu menjadi benteng alam yang memisahkan anak laut dengan lautan lepas. Agar perahu nelayan bisa keluar masuk laut dibuat alur pelayaran. Setelah muara lama tertutup akibat fenomena alam kendala itu kini tidak lama lagi teratasi. Sebab tahun ini dibeli panton serta alat berat yang digunakan mengeruk jalur pelayaran anak laut. Dengan demikian, pengusaha yang telah lama menyatakan minat berinvestasi di Singkil tidak lagi terkendala tempat pembongkaran ikan. Pemkap Aceh Singkil Sudarlun terus menggenjot pembangunan sektor perikanan Kepala Dinas Perikanan Singkil Saiful Umar mengatakan setahap demi setahap administrasi yang menjadi kendala pembangunan terselesaikan termasuk status Pelabuhan Danau Anak Laut. Pelabuhan Danau Anak Laut kini sudah kembali naik status menjadi pangkalan pendaratan ikan atau PPI. Setelah usulan kenaikan status tersebut masuk dalam rencana induk Pelabuhan Perikanan Nasional atau RIPPN. Darlun Naila Tul Zuhra, 13 tahun, gadis remaja asal desa Gunci, Sawang, Aceh Utara ditemukan meninggal dunia usai terseret arus sungai pada Sabtu 3 April 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sore. Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartanto melalui Kapolsek Sawang Ibda Gunanto di Loksemawe mengatakan korban terseret arus sungai Gunci saat mencuci kaki. Korban ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa 30 menit setelah hilang terseret derasnya arus sungai kunci. Dijelaskan Kapolsek kejadian ini bermula saat korban dan keluarganya mandi di sungai kunci. Namun, seusai mandi dan hendak pulang, korban berniat mencuci kaki. Tiba-tiba korban terprosok ke sungai yang agak dalam. Korban sempat dilakukan pertolongan namun karena derasnya arus sungai sehingga genggaman tangan korban terlepas dan hilang terbawa arus. Darlon wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husaini awahab Atau akrab disapa Sapa Walet Husaini Mengajak seluruh masyarakat di Aceh Besar Untuk memanfaatkan bulan puasa Ramadhan 1442 Hijriah Untuk beribadah sebulan penuh Tengku Husaini awahab Yang juga pimpinan daya Ruhul Fatayat Selimum Mengatakan Untuk memuliakan bulan suci Ramadhan Dan beribadah berjamaah Karena ini merupakan bulan penuh pengampunan Dan pahalanya berlipat ganda Selama sebulan untuk berpuasa begitu singkat dan waktu yang singkat harus dimanfaatkan untuk beribadah karena bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Ia berharap generasi muda tidak lalai dengan kesibukan dunia dan asik bermain game online atau chip hike domino. Ia juga merasa sedih melihat generasi muda Aceh yang tidak lagi cinta terhadap Al-Qur'an dan mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online atau chip hike domino. Lanjut Wakil Bupati Aceh Besar ini dengan memasuki bulan Ramadan, ia berharap para pemuda agar lebih ramai membaca Al-Qur'an di masjid-masjid dan menasa. Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Zainal Awaham menghimbau para pedagang agar juga membuka dagangannya kembali ketika usai salat berjamaah Tarawih di masjid-masjid dan menghargai orang-orang yang sedang beribadah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, penanganan pandemi di negara kita harus membaik, khususnya setelah penerapan PPKM Mikro di 15 provinsi dan pelaksanaan program vaksinasi. Hal ini tercermin dari tingkat kesembuhan dan kasus aktif yang lebih baik dibandingkan angka global. Kemudian terjadi tren penurunan presentasi kasus aktif dan tingkat kematian dan tren kenaikan presentasi kesembuhan. Jika kondisi dari sisi kesehatan menuju arah kelebih baik, tentunya dari sisi ekonomi pun terlalu sudah memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Misalnya, Procasing Manager Index atau PMI Manufaktur yang terus berada di level ekspansif 53,2. Realisasi investasi dan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di 2020 yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa di 2021 ini Pemerintah yakin perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh dan penyebaran COVID-19 juga akan dapat ditekan. Alokasi anggaran program PEN di 2021 senilai 69943 triliun. Rupiah. Jumlah ini meningkat dibanding realisasi PEN di tahun lalu yang hanya 57978 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM telah dialokasikan anggaran PEN senilai Rp184,83 triliun. Rupiah. Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa, penjaminan atau IJP, penempatan dana pada bank umum, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit. Pemerintah membutuhkan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Sedarlun bulan lalu Marwa El Seher, 29 tahun, kapten kapal perempuan pertama di Mesir melihat ada keanehan. Muncul berita kapal kontainer raksasa Ever Given yang kandas di terusan Suez menyebabkan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia terhenti. Namun ketika ia memeriksa teleponnya, beredar rumor di media daring mengatakan ia yang disalahkan. Kapten kapal perempuan pertama di Mesir ini terkejut karena disalahkan akibat kemacetan terusan Suez. Ketika terusan Suez terblokade, L.C. Hadar sedang bekerja sebagai orang kedua yang paling bertanggung jawab dalam komando kapal AIDA 400-an mil jauhnya di Alexandria. Kapal milik Otoritas Keamanan Laut Mesir itu sedang menjalankan misi memberikan pasokan ke sebuah mercusuar di Laut Merah. Kapal itu juga digunakan untuk melatih para taruna dari Akademisi Sains Teknologi dan Transportasi Maritim Arab. Desas-desus tentang peran Marwa El Sehedar di Ever Given sebagian besar didorong oleh tangkapan layar dari berita palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh Arab News yang mengatakan bahwa ia terlibat dalam insiden terusan Suez. Tampilan foto yang telah diedit ini terlihat berasal dari sebuah berita Arab News yang dirilis pada 22 Maret dan menampilkan kesuksesan Marwa sebagai kapten kapal perempuan pertama di Mesir. Foto tersebut telah dibagikan ke puluhan kali. Foto tersebut telah dibagikan puluhan kali di Twitter dan Facebook. Beberapa akun Twitter yang mengatasnamakan dirinya juga turut menyebarkan klaim palsu bahwa ia terlibat insiden "evergiven". Marwa El-Sell Hedar mengatakan kepada BBC bahwa ia tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan kisah tersebut atau mengapa mereka melakukannya. Ia merasa bahwa dirinya mungkin menjadi sasaran lantaran ia perempuan sukses di bidangnya. Ini bukan pertama kali ia menghadapi tantangan dalam industri yang secara historis didominasi kaum laki-laki. Dari Newsroom Seram Bitanjung Permais sekian berita pagi edisi Senin 5 April 2021. Berita siang Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.